Bagaimana kita sholat menahan haddath Karena dalam sholat Menahan haddath karena dalam sholat Buang angin sampai 4-5 kali hmm. <rire> Jadi Hukumnya menahan haddath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 jadi mufarokoh itu untuk banyak selama, mumpung ya, mumpung ingat ya. misalnya ibu sholat jamaah bawa anak kecil Allahu Akbar, baru dua terokaat, imamnya kepanjangan dengan anaknya jerit-jerit jangan dia biarkan ibu perasaan dong ibu bisa mendahului imam dengan cara mufarokoh sudah selesai, gendong anaknya selesai jadi ibadah itu gak, jangan dibikin susah Ya, atau ada sesuatu yang mendesak hmm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 Gimana apakah salat saya sah? Apakah ada madhab yang mengatakan boleh? Jadi, jadi cari pengenalan. Dijawab ente telah keluar dari empat madhab semuanya, wudulah cepat sana. Karena apa? Megang tempat itu membatalkannya Belum lagi kena najisnya, keluarnya jadi. Jadi kalau sudah keluar angin 4 kali ya, Pak? Ba. Batal. Ini kan keluar angin, sampai keluar 4 ini. Kemudian tidak ada ngomong, tapi saya selalu keluar angin.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 Lalu tidak batal, tetap membatalkan Cuma yang perlu diatur caranya saja. Berbeda dengan apa namanya salisulbol orang yang besar. Kalau ada orang besar, besar air, besar buang air kecil, atau nama wanita namanya istihalboh itu besar darah. Kalau orang besar itu ada dimaafkan, karena namanya besar terus ngerembes. Biarpun wuduk, tetap batal. Wuduk tetap batal. Maka bagi wanita yang kena istihalboh ketular darah.